Salom, saya sudah mempersiapkan khotbah. Tapi malam hari ini saya tadi saya berbicara berbincang-bincang dengan pedagang, orang berbicara tentang ramalan tentang pembuatan. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Mari kita baca bersama pesan Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ayat yang kelima kita baca bersama-sama keadaan manusia pada akhir zaman ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual Dan menyumbangkan diri Mereka akan menjadi Memfitnah Mereka akan berontak Terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Tidak mempedulikan Agama Tidak tahu Mengasihi, tidak mau berdamai Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri garam. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak kami mengucap syukur. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ketika disuarakan. Kami memiliki hati yang benar-benar haus. Seperti tanah kering yang tandus tiada berair. Akan menyerap, menyerap, menerimanya. Dan roh kudus engkau ciptakan itu menjadi iman buat kami. Firmanmu sungguh adalah kekuatan. Menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada. Terima Terima kasih kami sambut Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat lima, dikatakan secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Berbicara tentang ibadah, malam hari ini kita datang, kita beribadah kepada dia. Kita tahu tujuan Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir adalah untuk masuk ke tanah Kanaan. Untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun. Dan tujuan daripada mereka ke padang gurun adalah untuk beribadah. Di padang Gurun Tuhan berkata kepada Musa untuk membangun kemah pertemuan. Tuhan berkata, buatlah tempat kudus supaya Aku diam di sana, dan disitulah Aku mau berbicara kepadamu untuk disampaikan kepada umatku, supaya isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan bahkan semua yang ada di dalam diri Tuhan Kuasa berkat kekuatan kemuliaan Tuhan itu Bisa disalurkan kepada umatnya Dan setiap kali umat Israel Beribadah Maka roh Allah hadir di tengah-tengah mereka Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka Dan Tuhan berjanji Beran siapa yang setia mendengarkan suaraku dan mau berbalik dari jahat dan mencari wajahku sungguh aku tidak pernah akan menimpakan penyakit apapun yang pernah kutimpakan kepada orang Mesir sebab akulah Tuhan penyembuh Tuhan berkata dia adalah Tuhan penyembuh Jika umatku taat mendengarkan suaraku, menetapi segala apa yang kutetapkan menuruti dan mencari wajahku. Wajah Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani adalah panim. Juga artinya adalah hadirat Tuhan. Jika umat Tuhan sungguh datang. Tujuannya untuk mengalami hadirat Tuhan. Dikatakan jika umatku datang mencari wajahku. Tujuan daripada kita beribadah adalah Kita mau datang berjumpa dengan dia Tuhan yang punya inisiatif lebih awal Dia punya inisiatif, dia mau berjumpa dengan kita Dan dia mau berbicara dengan kita Waktu kita berjumpa dengan dia, sebelum dia berbicara Kita mengalami pernyataan kehadirannya Dia hadir di tengah-tengah kita Nah hanya Orang bisa serupa dengan Tuhan, tidak ada cara yang lain di dalam firman Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan itu hanya jika engkau tinggal dalam Yesus, kata Rasul Paulus. Artinya engkau mengalami pernyataan hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan, engkau disempurnakan semakin serupa serupa-serupa dengan Tuhan. Kalau engkau tidak serupa dengan Tuhan pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman engkau lihat dari ayat 1 sampai ayat 4. Begitu mengerikan Kadang manusia pada akhir zaman seperti begitu. Ya. Dan saya mulai merasakannya bahwa banyak orang suka membual. Apalagi kalau bisnis wah, promosinya hebat sekali. Ya. Menyombongkan diri, suka memfitnah. Berontak terhadap orang tua. Saya dengar pemerintah Amerika mulai mengakui bahwa pendidikan yang diawali dari rumah tangga, cara mendidik anak, mereka mengakui harus belajar kepada orang Chinese. Dia melihat Chinese zaman dulu didikannya itu bagus sekali, menghormati orang tua. Bukan belajar didikan yang sekarang ya. Karena di akhir zaman ini kita lihat di cungkuk juga banyak yang gak karuan. Kalau kita perhatikan tujuan Tuhan menciptakan manusia, hubungan Tuhan dengan hubungan manusia sungguh adalah hubungan rumah tangga. Tuhan menciptakan rumah tangga antara dia dengan kita. Karena dia mengatakan Dia adalah papa dan kita anak-anaknya Kenapa disebut rumah tangga? Karena rumah tangga itu Sungguh ya, rumah tangga yang benar Itu gak usah ada peraturan Jadi waktu Tuhan Menciptakan manusia sebenarnya gak ada aturan Aturan diturunkan, peraturan Diturunkan setelah ada pelanggaran Di dalam Galatia pasal 3 Ayat 19 jelas Bahwa Sepuluh perintah Allah itu diturunkan karena ada pelanggaran. Tapi manusia itu, tidak ada satu manusia pun sanggup melakukan perintah firman Tuhan. Tidak ada. Siddhartha Gautama, dia seorang anak raja. Dia tinggal di dalam kerajaan, dalam tembok istana. Tetapi ketika dia mulai keluar dari istana, dia ingin melihat. Ingin tamat ya. dia temukan kenapa banyak orang susah miskin gak ada pakaian dan dia baru tahu ternyata oh no, hidup itu adalah kesengsaraan kesengsaraan itu disebabkan oleh loba tamak, tansing serakah, ya akan kehidupan jika hidup loba akan kehidupan itu di tiada dia bilang ni saya hidup kesengsaraan itu akan lenyap pula dia mendapat wahyu demikian dan dia katakan untuk supaya engkau bisa berhasil tidak sengsara menempuh jalan ini. Engkau harus menempuh lapan jalan yang mulia. Semua lapan itu ya berpikir baik, makan baik, bersebadi baik, menghormati orang baik. Semua itu baik, berkelakuan baik. Saya agak lupa tidak, saya tidak mau terlalu mengingatin Saya lebih senang buah roh yang sembilan itu saya belajar. jadi saya Jadi akhirnya saya lupa. Nah, tapi tidak ada manusia yang bisa melakukan lapan. Itu baru lapan. Kalau Tuhan punya tidak tahu berapa. Sepuluh perintah Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun sanggup lakukan Taurat dengan sempurna. Sungguh tidak ada. Abraham dibenarkan karena karena iman diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Jadi sungguh Manusia tidak mampu melakukan perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan itu super alamiah. Sedangkan kita hidup di alam-alamia. Oleh sebab itu tidak ada jalan yang lain. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah bagaimana bisa tinggal di dalam Kristus? Kita tahu Tuhan adalah roh. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Melalui pernyataan hadirat tadi ketika kita memuji menyembah Tuhan waktu berdiri di sini saya itu sudah terasa hadirat Tuhan itu begitu kuat kalau ada kesempatan saya mau berbicara tentang apa itu hadirat sebab berbicara ini pun saya tahu enggak enggak selesai ya akan banyak sekali bagaimana mengalir dan saya bicara mungkin apa poin-poinnya yang saya bilang bicara belum kesampaian nah hadirat itu begitu penting sebab hadirat itu adalah pernyataan daripada Tuhan sendiri. Tuhan itu roh. Jadi, dia maha hadir. Kalau kita berdoa, kita bilang, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Dia bilang, aku maha hadir kok. Aku pun ada di mana-mana. Omnipresent. Ya kan? Langit adalah taktanya bumi, adalah tumpuan kakinya. Daud berkata, kemana aku bisa berjauh daripada hadapanmu? Kalau aku sampai ke ujung bumi, engkau pun ada. Aku bawa tempat tidur ke dunia orang mati, kamu pun ada. Dia maha hadir. Kita mesti berdoa Tuhan, nyatakan kehadiranmu di tengah-tengah kami. Sampai begitu kuat, sampai kami dapat merasakannya. Waktu kita berbicara tentang, waktu dua tiga orang berkumpul, dia bilang dia di tengah-tengah kita, itu hadirnya lebih kuat daripada maha hadir dia di pinggir jalan. Atau di supermarket. Waktu kita korban kita bicara firman Tuhan, pernyataan hadirnya beda lagi. Begitu buka firman Tuhan, kita sudah mengalami hadir Tuhan. Sebab ini Yesus Kristus sendiri. Dia akan hadir, hadir, sampai engkau tidak bisa berdiri. Dan saya terasa, tapi suatu hari roh kudus berbicara kepada saya. Pekerjaanku adalah update, selalu hal-hal yang baru. Karena iblis senantiasa meniru-meniru dan meniru. Begitu Tuhan ketika orang Lewi sedang memuji menyembah Tuhan. Ketika mereka mulai angkat musik. Maka turunlah awan kemuliaan. Sehingga mereka tidak kuat berdiri. Dan mereka jatuh rebah. Itulah pernyataan hadirat Tuhan. Roh Tuhan begitu hadir begitu kuat. Begitu Tuhan hadir begitu kuat. Dagingmu mati, sehingga kau tidak kuat, kau tidak bisa berdiri. Sebab roh engkau kuat. Sebab kalau Tuhan sudah datang, dia pasti menjamah, dia tidak pernah berhenti. Kerinduan dia terbesar adalah, dia ingin menyentuh kita, dia ingin memberkati kita. Di dalam I Ching saya sudah katakan, Allah di tempat yang maha tinggi, senantiasa memandang ke bawah, memberikan damai sejahtera. Dia mau kita semakin serupa, semakin kuat, seperti dia serupa dengan dia. Jadi enggak mungkin dia diam, Tapi yang menjadi masalah. Apakah tujuanmu datang beribadah? Nanti kita akan lihat di belakang. Satu motivasi yang penting sekali. Nah, Tuhan hadir sampai dia berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun dapat melihatku karena dia akan mati. Mati di sini bahasa Bahasa rohaninya Sebab firman Tuhan itu ya Adalah roh Harus lidat sampai ke roh Dan yang tidak kelihatan itu lebih berharga dari kelihatan Jika Tuhan Melawat kita Pernyataan hadirnya begitu kuat Dia dikatakan tidak ada seorang pun bisa melihat aku Artinya Mati artinya mati daging Identik pertobatan saya terasa begitu Tuhan menjama saya tadi, saya tahu Tuhan, saya harus terus diperbaharui. Saya mesti bertobat setiap hari. Dan pernyataan hadirat Tuhan yang lebih besar, lebih besar lagi. Nanti nanti di surga kau ketemu Tuhan. Muka ketemu muka. Dan saya tidak tahu itu seperti apa. Saya sudah pernah mengalami, saya lagi menyembah. Satu kamar saya itu saya gak bisa kuat. Saya jatuh rebah. Dan saya tidak bisa bernapas sampai mau mati. Dan itu saya temukan ayatnya. Saya ngalami dua kali. Di dalam Wahyu Pasal 1 ayat yang ke-17. Yohanes di Pulau Patmos, Dia tidak sanggup melihat. Dia jatuh dan rasanya mau mati. Gak bisa bernapas. Saya pernah baca bukunya. Karena saya berbicara demikian ada ada teman-teman saya kadang-kadang berkata kamu itu pengalaman spiritualnya terlalu kuat ya. Dan kamu pun enggak perlu sekolah Alkitab lagi. Dan saya pikir iya mungkin juga. Tapi suatu hari saya dimengerti kan hikmat dari Tuhan. Kalau saya enggak punya pengetahuan yang cukup tentang ini, bagaimana saya tahu pembuktiannya, saksinya mana? Smith Wigglesworth, suatu hari dia sedang berjalan, berjalan, berjalan. Rokulis berkata kepada dia, masuk rumah ini dan berdoa di dalam. Dia ketuk pintu, permisi sama orang itu dia tidak kenal. Ya boleh saya numpang, saya tiba-tiba mau berdoa di sini. Oh iya saya orang Kristen. Dia berdoa bersama-sama Smith Wigglesworth. Waktu di kamar mereka lagi berdoa, hadir Tuhan begitu kuat sampai itu orang lari keluar. Tidak bisa merapas, tidak kuat. Sudah rindu melakukan mengalaminya, rindu kita teruskan. Kita lihat tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia, kita bisa melihat Tuhan menciptakan manusia di hadapannya. Dia menciptakan manusia, dia ambil tanah adonan, terus dia dia sudah di depan adonan manusia ini. Hadirannya sudah ada di depan manusia. Sebelum manusia itu hidup dia sudah di depan. Manusia itu buka mata. Setelah tahu arti sesungguhnya ibadah adalah... ...bagaimana Tuhan menciptakan kita di hadapannya. Kita harus selalu datang beribadah itu mengalami hadirat Tuhan. Setiap kali kita datang, mata hati kita terbuka. Kita mau berjumpa dengan dia, berlihat dia. Jangan pikir kalau beribadah itu kita datang... Kalau engkau tidak melihat apa-apa, engkau tidak memperoleh apa-apa. Saudara tahu tujuan daripada ibadah kata ibadah di dalam Perjanjian Lama abodah. Tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka beribadah. Beribadah di sini adalah elsebia. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggris godliness, itu tepat sekali. Godly itu saleh, adjektif hidupnya ayub itu saleh. Nounnya itu godliness. Secara arti harafiah dan sederhana serupa dengan Tuhan. Jika kita datang beribadah. Kita tidak mengerti tujuan daripada ibadah. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan melepaskan manusia. Selamatkan dari Israel. Masuk ke Tanah Kanaan. Melalui Padang Guru. Tujuannya hanya satu. Beribadah kepada dia. Nah, ibadah artinya serupa dengan Tuhan. Kalau kita datang beribadah... ...motivasi kita betul tepat. Kita mesti mengerti, menangkat, lihat sampai ke roh. Aku datang mau bertemu dengan dia... Aku mau jadi semakin serupa dengan dia. Sudah tahu banyak orang ya. Banyak orang ya menganggap ibadah itu seperti acara ritual. Ini acara ritual. Dan mereka beribadah, lama-lama mereka mulai bosan. Betul? Saya, saya dulu pernah baru-baru ke gereja. Saya tahu. Nah banyak teman-teman begitu. Dia pikir itu acara ritual dan mulai membosankan. Karena apa? Mereka tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Walaupun mereka banyak melakukan ibadah. Ada juga sekelompok orang berusaha. ya Sekelompok orang berusaha memperbaiki dengan bentuk ibadah dengan acara yang lebih kontemporer, nyanyian-nyanyian kotbah yang lebih menyentuh. Iya, betul. Yang cocok dengan zaman ini. Tadi waktu kita makan-makan sama hamba-hamba Tuhan, Bapak pendeta. Terus Bapak gembala berbicara tentang ibadah sekarang yang di Atlanta. Saya pun melihat di Chicago demikian. Mereka mulai mulai dengan cara-cara Supaya lebih menyentuh puji-pujian. Segala macam acaranya yang singkat hanya slide. sebentar yang nunjukkan pengumuman terus pulang. ya Mereka berusaha dengan caranya sendiri supaya menarik orang. Dan kelihatannya banyak kok umat yang hadir. Tapi saya mau katakan apakah itu arti ibadah? Dan apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tuhan bilang dia akan melawat umatnya. Tuhan gak pernah meninggalkan ulam umatnya, meninggalkan gereja. Gereja itu kita umat-umatnya. Betul mereka datang, banyak sekali betul. Tapi saya mau katakan itu balita semua. Tuhan gak mau kita hidup begitu. Dan kalau orang yang hidupnya selalu datang gereja hanya begitu saja. Kita lihat ya, banyak hal positif yang dihasilkan dari hal tersebut. Percaya. Kalau demikian, mereka hidupnya demikian. Saya percaya pasti nanti suatu hari karakter orang Kristen itu akan ditemukan hanya lebih sedikit lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya. Saya tidak setuju. Saya tahu Tuhan pun tidak senang begitu. Nah Paulus berkata di dalam ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu jangan ikut cara-cara orang begitu Jawi. Paulus berkatakan ya bahwa di dalam ibadah itu ada satu kekuatan. Namanya kekuatan ibadah. Nah, orang ingin berusaha dengan cara-cara dia yang kontemporer. Loh, dia ingin mengubah padahal Tuhan sudah bilang di dalam ibadah ada satu kuasa. Namanya kuasa ibadah, kekuatan ibadah. Nah, apa itu kekuatan ibadah? Kita perlu tahu, supaya kita tahu hari demi hari kita semakin dewasa. Kita ini murid Yesus, sudah tahu murid. Murid itu belajar, kita mesti duduk di kelas dan belajar. Dan kalau naik jadi murid, mau gak tetap duduk SMP kelas 2 aja terus? Tidak mau, mana orang mau tinggal kelas terus? Dibilang bego. <laughs> tak mau ya. Kita ini anak Tuhan. Seperti Adam. Ya intelektualnya, geniusnya, Hua adikodratinya. Berhikmat marifat lagi. Kalau istri ya dikatakan wanita bijak. Yang punya hikmat tapi tindakannya lagi yang penting bijak. Luar biasa. Tak mau begitu. Kekuatan ibadah adalah kekuatan yang mengubah hidup kita setiap kali kita datang berjumpa dengan dia. Bersekutu intim dengan dia dan mendengarkan suaranya. Kenapa banyak orang pergi beribadah dan beribadah? Mereka ikut ibadah setiap minggu. Ikut cell group lagi. Ikut komsel lagi. Ikut bedstone lagi. Ikut seminar. Ikut KKR. Wah, ikut banyak keaktivitas. Tetapi kenapa banyak diantara mereka juga gagal dan tidak berhasil jadi terang. Ini menjadi satu pertanyaan. Sebab mereka tidak mengalami kuasa ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu kuasa ibadah? Jika orang datang beribadah, dia tahu... Aku datang dengan motivasi Untuk semakin serupa dengan dia Kau akan mengalami kuasa ibadah Sederhana Paulus katakan Keserupaan dengan Kristus Terus menerus gak pernah berhenti Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 Aku adalah terang dunia Barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan melainkan beroleh terang dalam hidupnya. Sebab tahu kata ikut di sini intensisnya itu adalah present continuous tense terus menerus tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia kalau orang berjalan di dunia yang gelap ini dan sementara dia ada seseorang yang membawa terang dan terus jalan, jalan dan jalan dan jalan. Nah, shh. Orang-orang yang ikut di belakang, dia harus terus supaya tahu jalan kegelapan. Kalau berhenti sebentar, nanti ada jembatan, ada jalan jelek, yang enggak tahu enggak bisa jalan, kesentuk jatuh terus. Makanya kalau banyak orang ikut Yesus, jatuh-jatuh terus. Karena kenapa? Mereka berjalan di tempat. Bahkan ya, tunggu deh. Istirahat dulu. Enggak bisa. Kita ikut Tuhan itu ya, bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa? Sebab Tuhan waktu menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Elohim baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas bumi. Nah, kuasa itu didapat di dalam diri manusia, jika manusia ketika manusia itu memiliki gambar dan rupa. Salem bahasa Ibrani-nya. Salem itu adalah tanda gambar Tuhan di dalam diri kita. Dengan adanya selem di dalam diri kita, kita tahu mencari dia beribadah kepada dia. Anjing enggak bisa, gajah enggak bisa. Manusia bisa. Dan tujuan kalau kita semakin beribadah dengan dia, kita semakin serupa dengan dia. Serupa di dalam bahasa Ibrani adalah demuts. Demuts itu artinya serupa dan serupa dan diserupakan berkembang dan berkembang dan terus menerus tidak pernah berhenti. Keserupaan itu terus-menerus berlanjut, berkembang. Oleh sebab itu, kita harus melihat kebenaran. Tujuan kita beribadah adalah kita ingin berjumpa dengan dia dan kita mengalami hadiratnya. Dan hanya di dalam hadiratnya kita semakin serupa dengan dia. Dan tidak cukup, kita harus mendengar suaranya. Serta firman Tuhan ini disampaikannya. Firman Tuhan itu menyatakan Kristus. Tapi untuk engkau semakin setia mengikuti dia gembala kita, kau harus mendengar suaranya. Saudara tahu suara Tuhan itu ini logos bisa menjadi rema. Kita mesti belajar apa itu rema dan belajar menangkap sebab kalau kita bisa menangkap suara Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, itu namanya roh kudus diberikan kepada kita untuk memimpin, menuntun, mengarahkan. Kita menangkapnya. Tapi jangan diartikan mendengar suara Tuhan Tuhan pasti bicaranya suara audible, tidak. ya. Itu pelajaran selanjutnya. Nah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Waktu kita datang beribadah, motivasi kita mesti betul. Tujuan kita mesti betul. Aku datang supaya aku ingin semakin serupa dengan dia. Engkau pasti mengalami kuasa ibadah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa saya mau menekankan begitu? Sebab kalau engkau belum melihat kebenaran itu, engkau belum memilikinya. Betapa pentingnya melihat. Melihat. Tuhan berkata kepada Abram. Naik ke atas bukit. Lihat. Tanah kanaan. Lihat. Sudah lihat? Sudah. Aku mau berikan kepadamu. Lihat dulu. Baru artinya memiliki. Melihat artinya memiliki. Setelah waktu Tuhan berjanji kepada Abram. Bahwa engkau akan menjadi Abraham. bapa banyak bangsa. Artinya banyak turunan. Berarti. Tapi Tuhan. Waktu mau. ...janji sama Abraham, saya mau tanya. Abraham waktu itu beriman, percaya enggak? Firman Tuhan bilang, tidak loh, jangan salah. Perhatikan. Istrinya Sarai tertawa terkeh-keh-keh. Tuhan bilang, kenapa kamu ketawa? Dia bilang, tidak. Dia takut Tuhan marah Dia masih bilang, tidak, aku tidak ketawa. Tuhan bilang, enggak, kamu ketawa. Mereka enggak percaya... Tapi bagaimana Tuhan buat mereka percaya? Ini satu rahasia. Untuk percaya, Tuhan suruh dia coba kamu lihat di bintang. Sebelum Tuhan janji, Tuhan suruh lihat bintang dulu. Sedang lihat bintang-bintang, coba kamu hitung. Abraham hitung. Saya pernah ke Israel, ternyata di Israel itu tingkat kelembabannya sangat rendah. Sehingga udara itu, Betul-betul kalau malam bisa lihat bintang-bintang banyak sekali. Dan coba-coba hitung, tidak mampu. Menurut ahli penyelidikan, kemampuan diri manusia paling sanggup bisa menghitung-hitung-hitung bintang di langit tidak bisa lebih dari 6 ribu. <laughs> saya cinta, saya saya hitung sampai 300-an. Aduh, pusing. eh Saya sampai hitung sampai 300-an. Nah, kenapa Tuhan suruh melihat bintang dan suruh hitung? Setelah hitung sampai hitung, dia baru bilang, demikianlah keturunanmu seperti bintang di langit. Baru dia ngomong tujuannya apa? Cara bekerja Tuhan. Saudara lihat Abraham enggak beroleh iman, istrinya enggak percaya. Dia suruh bintang. Pelajaran menghitung bintang itu disitulah timbul iman. Saudara tahu? Setiap malam keluar, enggak ada TV, enggak ada hiburan, pasti cuma duduk aja. Bulan, bintang, eh bintang. Setiap kali lihat bintang ingat lagi. Tuhan bilang itu keturunanku Setiap malam ingat lagi Tuhan bekerja melalui Imajinasi saya memastikan Imajinasi kita itu merupakan salah satu bagian Daripada arti selam Tanda gambar Tuhan di dalam diri kita Jadi setiap malam Kalau dia lihat bintang Dia berpikir Waduh begini banyak Dia berpikir Akhirnya dia berpikir, berarti kalau anak saya dia panggil saya papa, papa, papa, yang situ bilang kakek, kakek, kongkong, kongkong, kong ye ye, ye ye, dia mulai imajinasinya mulai dan Tuhan bekerja melalui imajinasi kita. Imajinasi itu adalah bahasa Roh Kudus yang main-main. Dia bisa tiba-tiba kamu teringat sesuatu padahal kamu nggak pikir. Kok teringat gambar wajah cewek itu muncul. Tuhan berbicara banyak melalui penglihatan, Nabi disebut pelihat, berbicara tentang gambar kaitannya dengan imajinasi. Nah akhirnya dia berpikir apa-apa-apa-apa, sepertinya mulai terbayang imajinasinya, bintang jadi orang terlihat apa-apa-apa, ,apa. mungkin yang ini pakai cuman pakai celana kolor aja, kaki kaki, nah, orang dulu kan nggak pakai baju banyak, ya dengan kaki, wah imajinasinya bekerja bekerja, terus dia mulai timbul iman. Dia mulai meneteskan air mata seperti tadi saya. Terus mulai terbayang-bayang, satu jadi banyak semakin banyak. Wah wow, satu langit ini penuh keturunan dia. Dia beroleh iman. Melihat itu begitu penting. Maka saya selalu katakan, engkau harus melihat sampai ke roh. Setelah tahun saya pulang dari Israel, roh kudus mengajar saya. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya tidak pernah mau baca begini. Saya kalau baca Yesus ketemu perempuan Samaria. Saya bukan ingat sumurnya berapa, tapi saya bayangkan perempuan Samaria itu pasti begini. Dia lihat wajah Yesus. Oh, penuh kasih. Dia lari, dia bilang, "Aku ketemu Mesias, aku ketemu Mesias." Satu kampung bertobat. Saya bisa membayangkan kalau ketemu Tuhan itu bagaimana. Suatu hari di tahun 2006, saya diundang satu gereja di Manado. Maaf kata saya bukan menjelekan, tapi saya mau ambil satu perbanding. Karena udah kelanjur saya bilang, Manado, ibadah selalu terlambat setengah jam itu sudah hampir. Kalau KKR di luar kota satu jam. Dan saya sempat kaget. Saya bilang, Pak, saya tidak mau terlambat. Saya mau datang lebih awal. Saya tidak tahu Tuhan tekankan saya begitu terus. Sampai hari itu saya bicara tentang hadirat. Dan waktu saya bicara hadirat, saya kupas tentang hadirat. Saya melihat Yesus muncul. Saya lagi kotba di sini, duduk Yesus berdiri di sini. Yesus datang. Saya melihat wajah dia. Beberapa kali saya berjumpa dengan Tuhan. Awal-awalnya saya tidak pernah lihat mukanya. belakangan saya lihat wajahnya hampir kalau saya ketemu seperti itu. Suatu hari kalau ada gambar saya bawa kasih lihat hampir seperti gambar ini. Nah saya mendengar kisah kemarin ke Chicago saya bilang eh kamu kok punya gambar ini? setiap kali loh saya ketemu Yesus bukan seperti orang Yesus yang mukanya kurus-kurus gitu. Terus yang mukanya kayak agak karakternya agak agak keras gitu sih Dia agak lembut ininya agak bulat. Sedikit, ada sedikit kayak sedikit agak lembut gitu bulat. Ya kayak bapak gitu. <laughs> nah luar biasa. Punya kasih seperti Yesus. Nah, waktu saya melihat gitu teman saya bilang, oh iya, kamu tahu gak kisah gambar ini? Ada seorang namanya siapa, dia ke Israel. Kemudian dia lihat ya ke tempat tanah suci. Dia lihat ada barang-barang di dalam kasar, dia mulai foto. Waktu dia cuci cetak keluar, keluar Yesus ini. Dia gak terlalu syap, makanya gambar itu mulai beredar. Tapi banyak orang gak tahu gambar itu lahirnya dari mana? Ada seorang, saya tiba-tiba waktu saya dia bicara sama saya, saya teringat ada seorang ratu, ratu Ipon dari Banten, Banten, Jawa Barat. Dia ketemu dengan Yesus, dia baca ayat Al-Kursi, usir-usir enggak bisa. Dia bilang Yesus mukanya seperti gambar itu dia bilang. Saya baru teringat kembali. Nah, kembali lagi saya katakan waktu Yesus hadir di situ. Saya bilang di mic, saya tutup mata lagi nyembah. Saya katakan saya melihat Yesus ada di tengah-tengah kita, dia berdiri di depan sebelah kiri saya tapi dia tidak tersenyum saya lihat semua sepi saya bilang Tuhan Yesus berbicara kepada kami kami rindu mendengarkannya dia melihat saya enggak senyum dia bilang dia enggak ngomong mulutnya enggak usah bergerak dia bilang cukup dia suruh saya cukup terus dia pergi waktu saya buka mata saya lihat hamba Tuhan semua rebah di lantai nangis semua Padahal masih saya mau bicarakan lebih dalam tentang hadirat. Tapi Tuhan bilang cukup. Saya mulai terasa. Sebenarnya kalau saya bicara lebih dalam lagi, mereka tidak kuat mendengarkan. Karena berbicara dengan hadirat, orang tidak tahu bagaimana dan bagaimana menghormati hadirat Tuhan. Dan Tuhan itu begitu sedih dan sedih. Saya tahun 1997, saya khotbah di gereja Anggelikan. Saya masuk, saya sedang memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya nangis. Loh, kok saya nangis terus gitu? Saya menangisnya seperti ini. Terus Roh Kudus bilang, tanya apa yang terjadi. Saya tanya, oh ya kenapa ya saya nangis? Dia bilang, bukan kamu nangis. Aku yang nangis. Dia taruh hatinya di hati saya. Dia taruh perasanya di perasaan saya. Filipi bahasa doa lima itu. Terus dia nggak bicara lagi, tapi hikmatnya datang dia bicara melalui hikmat. Lihat apa yang terjadi. Oh tuh saya lihat orang tidak menghormati hadirat Tuhan. Saya melihat ada anak-anak berlari-lari, main di luar orang main bimbing. Cikuk cikuk sini ibadah hanya satu pintu jendela sini jemaatnya yang sudah selesai ibadah yang ini mereka main bimbing itu gereja Mandarin, gereja. Kantonis, saya khutbah Mandarin diterjemahkan kantonis. Dan saya melihat yang main drum itu anaknya lari-lari, tarik-tarik papa kakinya. Yang main drum, yang main keyboard dua, anaknya main, papa-papa, terus lari lagi gitu. Oke saya tidak masuk ke hadirat, sebab kalau bicara ibadah itu ada tiga hal yang dibicarakan. Satu adalah datang bertemu dengan dia, melihat dia. Ini enggak selesai-selesai. Kedua, menikmati hadiratnya itu panjang sekali. Ketiga, mendengar suaranya. Kita bukan hanya dengar melalui ini. Kita pun harus mengalami dengar suara Tuhan. Nah kembali lagi, jika kita datang beribadah, tujuan kita ibadah adalah ingin serupa, semakin serupa dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa ibadah itu. Setelah tahu ibadah itu ya, kita datang kepada Tuhan. Jangan selalu kita berpikir kita datang kepada Tuhan itu, kita datang untuk menerima. Kita datang untuk memberi. Gereja bisa kasih saya apa ya? Kita datang itu beri bukan menerima. Pelayanan itu beri. Boleh munculkan gambar. Gambar yang saya. Saya cuma taruh satu gambar. Hmm. Ya saya mau menjelaskan arti daripada pakaian ini. Saya melihat. Sekarang jam. Cek ditempuh, Gao ditempuh. <laughs> Sekarang lihat baju saya. Ya. Perhatikan baju yang doa ini ya. Ini pakaian kerajaan. Pangeran saya suat, siap duduk di takhta. Papa saya itu raja. Tapi setiap kali saya masuk kerajaan, semua orang kalau datang bertemu dengan sang raja, saya harus melepaskan topi saya. Kemudian pakaian saya Ada satu lagi jahitnya segitiga ke bawah. Hitam di sana. Hitam ya kan. Ke bawah. Dan ini harus dilipat ke atas. Jadi segitiganya jadi ke atas. Tanda kami ini adalah pejabat petinggi istana. Semua orang yang masuk istana ketemu raja. Harus melemparkan mahkotanya. Terus baju ini segitiga jadi ke bawah. Zik, zik. Wan sui, wan sui, wan wan sui. Mulia-mulia bagi sang raja. Panjang usia mulia bagi sang raja. Kalau di dalam di dalam wahyu dikatakan sencai, sencai, sencai. Coba lihat di dalam wahyu pasal 4 ayat 10, ayat 8. Ayat 10, ayat 8. Wahyu pasal empat, supaya kita tahu bahwa saat kita memuji menyembah Tuhan, kita berloncat-loncat, kita senang kita memuji Tuhan. Betul, saya senang waktu kita memuji Tuhan dengan segala macam. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan bukan melihat kebutuhan kita. Kalau orang datang ke Tuhan, dia bilang, oh saya perlu ini, saya perlu ini. Pasti Tuhan nanti jawab. Kalau Tuhan lihat kebutuhan kita, kita kalah kebagian di di di di Afrika di bawah kolom jembatan banyak orang kebutuhannya banyak, tapi Tuhan melihat hati. Kalau hatimu datang ingin serupa dengan Dia, wah menyenangkan hati Tuhan. Kalau hatimu datang untuk mengasihi Dia, kasih artinya beri. Kita lihat di di Wahyu pasal siang keempat ayat delapan itu seperti apa yang diberi untuk mengasihinya. Ini tanda proskuneo adalah berkasih kasihan ya penyembahan. Coba lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8B mulai dari kudus-kudus sampai ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 8B, kudus-kudus kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada yang dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta. Dia Tuhannya orang Israel itu bersemayam di atas pujian ya. Duduk di atas takhta berarti sebagai raja. Dan yang hidup sampai selamanya. Selama Maka tersungkurlah ke puluh empat tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu dan mereka tersujud ya kan? Sujud. Semua di hadapan raja sujud. Ya, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selamanya dan mereka melemparkan mahkotanya diturunkan segala kemuliaan dengan kerendahan hati artinya di hadapan takhta itu sambil berkata Yesus Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima pujian hormat dan kuasa sebab kau telah ciptakan segalanya ini nyanyian surgawi, jangan main-main. Sering-sering nyanyikan lagu ini. Saya dulu kalau pin puji-pujian, saya saya bilang, semua orang yang melayani Tuhan di atas mimbar, dia harus punya gaya hidup punya kehidupan berdoa. Setiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Dan setiap hari Senin sampai hari Sabtu mereka harus setiap kali berdoa memuji menyembah Tuhan dan mereka harus ciptakan mereka sudah, sudah melihat bahawa ibadah minggu itu sudah terjadi padahal belum terjadi dan dia harus ciptakan semua umat Tuhan datang harus sujud di hadapannya dan dia duduk di atas takhta dengan kemuliaannya setiap Senin sampai Sabtu didoakan pada saat hari minggu dan mimbar ini semua sudah didoakan roh urapan kerendahan hati otoritas kerendahan hati dan semua sudut ruangan sudah didoakan bahkan malaikat dari surga dia undang untuk turun bersama-sama Ibrani pasal 1 ayat 14 Bahawa malaikat adalah roh yang diciptakan Untuk melayani mereka yang mewarisi keselamatan Didoakan kursi-kursinya semua Setiap orang yang duduk akan mengalami Kuasa darah Tuhan Yesus Pelepasan demi pelepasan terjadi Dan setiap kali puji-pujian dinaikkan Allah hadir di tengah-tengah Dan ada roh kemerdekaan Ada pemulihan, ada kesembuhan Semua kebutuhanmu terpenuhi Hanya jika engkau mengalami Hadir Tuhan dan engkau menghormati hadir Tuhan dan ketika saya mulai pimpin puji-pujian, saya tidak banyak bicara. Semua kami masuk, kami berdoa di luar, kami masuk. Dan kami mengajar. mengajarkan umatnya, semua orang yang masuk di tempat ibadah tidak boleh berbicara. Kalau mereka datang lebih awal, mereka baca firman, mereka duduk berdoa, mereka diam. Sebab tempat ini Allah sudah tunggu di doa, sebab kita sudah mendoakannya. Dan begitu saya naik mimbar, saya tidak banyak bicara masuki gerbangnya dengan hati bersyukur dengan pujian ucapan syukur pengagungan bukan nyembah sebab dia raja semua orang yang masuk istana harus sujud menyembah pengagungan kepada dia apa yang terjadi sedang dia tasmira musik saya cuma katakan mari kita agungkan dia oh sa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 jika engkau datang ingin serupa dengan dia. Tapi engkau harus tahu serupa dengan dia. Hanya ada di dalam hadirat panin. Engkau mesti menghormati hadirat Tuhan. Jangan engkau naik ke atas mimbar. Engkau berkata, Tuhan kami mau memberi yang terbaik buat engkau. Sementara engkau dari Senin sampai hari Sabtu. Engkau tidak menciptakan, mendoakan buat ibadah ini. Bagaimana memberi terbaik? Setiap hari apa yang kita lakukan, kita sedang belajar. Supaya hari Minggu kita tidak kikuk. Setelah tahu apa yang kita lakukan di bumi ini kita sedang mencontoh apa yang di surga. Kita sedang belajar supaya sampai di surga kita udah bisa gak kikuk. Gustur aja presiden yang buta. Kalau mau hadir semua tarian-tarian belajar satu bulan. Nah buat Tuhan kita mendandanin rohani, latihan rohani setiap hari bergaul dengan Tuhan. Supaya pada hari hanya kita begitu datang kita sudah memberi yang terbaik. Karena kita sudah sering bergaul bercakap-cakap. Tuhan bilang, sahabatku. Seperti enak. Suatu hari saya berdoa, tanggal 20 Desember. 2005, jam 9 malam. Saya lagi berdoa di Ipoh. Saya pergi 10 hari 15 kali saya khotbah. Berapa kali kaker saya gak ingat. 10 hari 15 kali saya khotbah. Saya lagi berdoa. Dan saya mendapat penglihatan kamar saya itu backgroundnya gelap. Langit tingkat pertama. Dan saya melihat salju itu turun. Dan firman Tuhan Yesaya 55 ayat 9 saya 11 langsung keluar di benak saya. Tuk. Tuhan mengertikan saya bahwa firman Tuhan setiap kali ditaburkan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dikatakan setiap kali engkau berbicara firman Tuhan, tidak pernah akan kembali dengan kosong. Seperti salju hujan dan salju yang turun ke bumi, mengairi tanah, memberikan kesuburan. Memberikan benih kepada penabur. Saudara kalau dengar, saudara haus pergi beritakan Injil. Memberikan kesuburan tanah kepada hatimu, mendapat kekuatan. Dan memberikan roti kepada mereka yang mau makan. Itu makanan rohani. Dan dikatakan... Dan setiap kali engkau mulai bicara firman. Tentang akan melakukan apa yang kukundaki. Dan berhasil dengan apa yang aku suruhkan. Dan Tuhan mulai mengenakan jubah kepada saya. Hadiratnya membungkus saya. Zzzz. Waktu dia membungkus saya, saya melihat. Saya melihat saya dibungkus. Penglihatan, jadi saya di luar. Waktu saya dibungkus. Zzzz. Saya masih sempat berpikir, sempat interaktif. Kalau kita nonton film cuma kita di luar ikutin. Kalau di alam roh kita di dalam. Loh, kan saya baru ngomong-ngomong sama Pak Lukas. Oh, dia suruh saya tanya. Kalau ketemu Tuhan tanya. Saya masih sempat bisa begini. Terus saya tanya. Kita di dalam. Penglihatan di pulau Padmas. Trends itu. Dia pun terlibat di dalam. Interaktif. Seperti itu. Nah, kemudian dia memberikan pakaian. Dan dia mengangkat saya. Dan dia berkata. Aku berikan kepadamu nama Elia. Dan saya malu belum berani pakai nama itu. Sampai tahun 2005. 2 Januari. Minggu pertama saya khotbah di satu gereja. Ngkwangdang, gereja bahasa Mandarin. Saya baru pertama kali bilang, Ya saya Elia. Padahal nama saya Felix Velando. Felix artinya feili Bahasa Mandarin begitu. feili artinya terbang dengan kekuatan terbang. Artinya berbicara Yesaya pasal Yesaya pasal 40 R31. Orang yang menantikan menanti nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, Veli kekuatan terbang, Vlando V itu terbang, lan itu berbicara tentang biru. Suatu hari tanggal 11 November 11 November 1996 jam 0000. mau masuk 12 November, saya melihat ke langit, saya lagi berdoa, saya Sambil berdoa saya rebah, saya melihat langit itu biru muda lebih jelas dari saya buka mata siang hari dan Tuhan bawa saya penglihatan itu terus masuk masuk masuk masuk masuk langit biru itu terus terus tidak pernah berhenti berapa jauhnya kuasa ciptaan Tuhan Tuhan itu begitu masuk tidak ada batasnya dan Tuhan berbicara kepada saya biru berbicara dalam kasih setia Tuhan makanya nama saya Veilante lan itu biru te itu artinya engkau harus selalu melakukan ketaatan kesetiaan dan memakai. Saya rohani artinya urapan. Rindu mau mengalami urapan Tuhan. Setiap pagi bangun. Cari wajahnya lebih dulu. Wajahnya adalah hadirannya. Dan semua di dalam wajah Tuhan segala kebutuhanmu terpenuhi. Adam kalau tidak jatuh dalam dosa. Di dalam diri dia ada satu kekuatan. Yang mengubah dia hari demi hari semakin serupa dengan Tuhan. Sebab dia mengalami panim hadirat Tuhan. Tutup matamu. Saya minta musik. Tutup mata jasmanimu. Tutup. Hormati hadiratnya.